Pak Budi, selamat siang. Ya, selamat siang, Bu. Ya, selamat. Saya pikir ke t u a PKB itu benar, ya. Karena memang ya, warga negara Indonesia ini bisa berbagai macam agamanya. Dan memang bangsa Indonesia ini ya dulunya memang terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Jadi pasti ada agama yang berbeda.、Gitu. Jadi、hmm. memang hak setiap warga negara sekalipun dia berbeda agama tidak boleh mati. Kalau ada orang yang atas nama agama, atas nama kitab s u c i n y a menghalalkan orang mati, itu pasti salah.、Gitu. Setuju sekali dengan apa y a n g d i k a t a k a n ketua BKB. Terima kasih. Terima kasih, Pak Budi. Pak Zainal, selamat siang. Iya, Mbak. Ya, silakan, Pak. Kalau masalah agama atau masalah keyakinan itu memang nggak bisa dipaksa-paksa. Walaupun dibunuh, walaupun keyakinan nggak bakalan ikut kita. Anggaplah ini orang yang suka main hukum sendiri. itu Sebenarnya orang yang n g g a k punya agama itu sebetulnya dia, dia itu n g g a k memahami agamanya dia sendiri. Saya sendiri seorang Muslim, ya. Aku juga minta setuju pakai cara begitu maksa-maksa Tuhan aja n g g a k m e n Allah aja n g g a k memaksa orang harus beriman kepada Allah, apalagi kita sebagai hamba, sebagai hambanya ya. s e p i itu, orang yang ya, saya tahu itu, orang itu kurang mendalami ilmu agama. n y a d i a s、hmm, a n y a baik, m e m a karena pengaruh orang-orang. Itu l a h d i itu l a h sudah, s a d a h s u d a Iya, baik, terima kasih, Pak Zainal. Selanjutnya, Pak Dodo, selamat siang. s i a n g s i a n g y a l a n g a n g yang, yang, yang, yang, yang, yang, y a n a n g a n yang, y a n yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, a n g yang, a n g yang, yang, yang, yang, a n g yang, yang, yang, yang, yang, a n g y a n yang, yang, y a yang, yang, y a a n g y a 私はそのは私は私は私私は私は私は私は私は私は私 di t a k t a h kan kayak di b a n d u n kemudian di, di keting k e t i mana ada provokasi itu l o yang g a k d i t u t s p e u t i ya misalkan berani nantangan atau sebagainya itu yang bikin kacau segitu bu baik terima kasih Pak Dodo penelpon terakhir Pak Joni selamat siang Halo, selamat siang ya bisa dikecilkan sedikit moneteran di a n a p a supaya l e b i jelas sebenarnya yang salah pemerintah kan kenapa s a d a h pemerintah itu kan jelas itu、ya. mereka kalau nggak pakai agama Islam ini silakan h aja gitu loh アタマポンパティンラパシャパポンエラクリストンポインポン、ブダポンパティンアラゲットウィンドロー。レジャー donc, のジェネラストユーソパンフィジャンナリトロー。ユトエラカタナパメカムマンチーモマンチーヤブラマイトウォントキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキ 岡山山や山谷、山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山らの山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田 e 山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山うの山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田の山田 でも、それは私たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たち t 人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの Dia mau bagaimana, bagaimana, mau menjelekan atau apapun itu gak ada urusan Kita hanya memprotes ke pemerintah Dan akhirnya pemerintah menyetujui untuk gak memperlakukan dia sebagai、uh, ajaran gitu ya、uh, Kekristenan, sebagai bagian dari kekristenan Nah ini juga m a s u d n y a sama seperti di Islam Kalau mereka yang、uh, bertentangan ya harusnya gak boleh main hakim sendiri Jadi biar mereka teratas ke pemerintah, pemerintah yang bertindak bukan men hakim sendiri. Kalau semua m a i n hakim sendiri apa jadinya negara ini? Jadi negara abal-abal namanya. Terima kasih. Oke. Selamat s a n g pagi Bu. Ya selamat siang Mbak. Ya, silakan Mbak. Untuk apa namanya saya sangat setuju dengan k a k i m i n ya, karena di bumi tercinta ini di bumi i n d o s i a tercinta ini tidak ada yang namanya unsur apa pun ya. Uh, dari aliran apapun yang bisa menganiaya atau membunuh orang seperti membunuh di napang g itu ya, i tidak u t ada itu jadi yang seperti itu harus disikat anis, tidak peduli dari unsur manapun b i s a karena ini bumi kita, ini t a n a h air k i t a i n d o n e s i a jadi tidak ada itu、uh, yang, yang seperti itu a n i a y a bunuh di dalam a c a m i terima u kasih oke,、okay. Pak Albert Baal ya s i l a k a n Pak Albert Enggak, itu masalahnya s e t u a h pas t a w a n m e r i n t a aja. Misalnya kayak tawuran pelajar itu kan ya, kok dibiariin d a gitu. Itu kan jadi benih-benih, kayak semacam a n a k r k i s gitu kan. Lama-lama. Kayak dulu saya sekolah tuh tahun 90-an belum ada apa, apa mahasiswa gitu. Yang t a w u r a n sekarang udah ada mahasiswa kan. Sekarang ke masyarakat. Ya lama-lama seluruhnya jadi perang-perangan j a r i n y a Ya kan? m a kasih. Oke.、Okay. Selamat pagi, Ibu h e r l i n a Ya、sorry. Silahkan o r r y s Ibu、oh, Itu benar sekali ya komentar kompas itu Cuman、oh, kalau kita lihat persoalannya ya Negara seolah-olah memang membiarkan ya Kalau saya bicara ya Itu mestinya ulamanya yang duluan disiduk Karena u l a m a itu yang justru menyesatkan warganya Mengikutnya Bilang ajaran Ahmadiyah itu sesat Ajaran yang begini-begini, begitu Justru orang yang menganggap d i l i n g a n paling benar itu Biasanya t u h justru paling salah mengimani i m a n n y a Saya rasa Tuhan manapun, Allah manapun Tidak membiarkan orang lain untuk membunuh orang lain, itu tidak bisa. Pancasila sendiri, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil, yang beradab itu yang di mana kok bisa membunuh orang lain yang beda iman dengan, dengan, dengan kita. Apakah memang Allah kita Allah sesat? Saya rasa yang bikin ajaran orang itu sesat adalah perilakunya, bukan ajarannya. Ajarannya semua orang mengajarkan hal yang baik, tapi perilakunya benar enggak? Menyalahkan orang lain dan m e n g i m a h a n y a mengimani imannya dia h a d i a h yang benar itu yang s e p a t menurut saya Oke、okay, Ibu, t e r i a kasih Pak Abun Awas Rumah b a s Silahkan Pak Ya Pak Rumah Mas, silahkan, ya, -rumah, Mas.、Uh, okay. Selamat sore s o r r Bapak, silahkan Ya saya kira masalah、uh, Yang penting adalah p e n e g a k a n hukumnya ya Itu p k b u d a h betul itu Selama ditinggalkan,、uh, kita lihat di TV Ditonton bagaimana <音楽> di <音楽> ditonton oleh p o l i l e l l e y の pertama b いま a r Harus diselesaikan、uh, oleh pemerintah, itu bukan, bukan, bukan oleh masing-masing orang.、Gitu. Terima kasih, Bu. Oke,、okay, Pak Kris. Ya, selamat ya. Silakan, Pak Kris.、Uh, itu p k p ya. Saya、uh, pasti yang punya komentar di kompas itu anak buahnya Gus Dur lah. Pasti itu. Saya, yakin. Uh, uh. saya punya opini bahwa semua agama, t e r u r a n g di Indonesia itu kan ada lima. Semua dilindungi nama pemerintah. パパフォニアンとジャッジと y コン、uh, uh、ティタロコン、エトジタンパマンタ。カーナイト、パメンタスメモンボニアン、アトセム、トワイカピラ、ティカイカピラ、モタピネド、ティタモアキリダリスモアカマ。トレーザー、トロン、トピチリビシゴマリ、アパカイト、ブナラドピザ。 ビー e ルズベジャー、イトラシアトカン。バジェフ。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 itu kan g u d a n g g a d a n g itu kan gas, itu kan dar, ini yang b i n j a d i kaca u k a l o n g Oke,、okay. okay, terima kasih. Selamat malam Pak Bili. Malam. s i l a k a n Bapak. Sebenarnya gampang ya, pemerintah t u h saya nggak tahu kenapa nggak mau balik aja ke zaman Pak Harto ya. Artinya kalau yang bikin kerusuhan, yang bikin apa t u h cepat-cepat ditindak se seberat mungkin tindakannya. Itu saya yakin akan berkurang, walaupun bisa makin radikal, tapi akan berkurang. Orang akan mikir dua kali, ini polisi aja takut sama, sama ini gimana? Kenapa nggak tembak di tempat atau diculik model Pak Harto g itu siapa yang berani? Coba yuk liat, suruh berkaca balik, suruh mereka baca sejarah deh. Kita tuh sekarang tuh was-was banget kalau begini. Ngomongnya、oh, terlalu demokrasi t k e d m o r sih, sebenarnya belum bisa. Karena rakyat kita di bajak yang tingkat pendidikannya tuh masih sangat rendah. Jadi mereka belum ngerti war dasalis demokrasi gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Billy, Pak Bobi selanjutnya selamat malam. Selamat sore. Baik. Kalau mau radio mau diketikkan t e l e b i h dahulu. Eh sudah. Oke,、okay, silakan h Pak Bobi.、Uh, saya lihat dari beberapa komentar yang sudah ada, itu berbicara masalah setelah terjadi. Jadi menuduh daripada orang kenapa dia berbuat seperti itu, tapi tidak pernah berpikir kenapa dia berbuat begitu ya. Jadi kalau setelah kekerasan itu terjadi, itulah yang harus dibidik d e n g a n hukum. Seharusnya hukum itu sendiri berpikir apa sebabnya kekerasan itu terjadi. Sehingga kita bisa mempertegas sebelum itu terjadi, hukum itu sudah bertindak. Tidak ada lagi perspektif i yang baru selesai dibicarakan, bahwa kenapa k a a d a hukum yang harus、uh, di, apa, diserang ke sana, kenapa demikian.、Ya. Kalau saya l i hukum sudah berjalan lebih dulu, mencegah kekerasan itu lebih dulu. Tidak ada bahasa-bahasa di belakang bahwa Yang menyerang organisasi itu dianggap itu yang harus d i b u b a r k a n Bukan itu masalah itu tadi Tetapi akibat kekerasan itu Apa sebelumnya dari, dari kekerasan itu terjadi Kira-kira、hmm, dibikin、hmm, itu, terima kasih Terima kasih k e p a d a Pak b o Bipadibio, malam Ya selamat malam Bu, m e u r u t kami gini Bu ya Ini salah satu kelemahan daripada Fungsi TNI diperkurangi gara-gara ham-ham itu Bu Ingatlah zaman Pak Harto, tidak ada kekerasan-kekerasan itu Karena TNI berjaga-jaga terus di setiap sudut、uh, kota maupun di desa-desa Oleh karena itu segaranya jadi aman gitu loh. Jadi ini salah satu kelemahan juga Polri bisa mendukung secara penuh、uh, fungsi daripada TNI tadi. Sehingga mereka jalan sendiri-sendiri gitu loh. Akibatnya seperti ini. Di samping itu juga pemerintah juga n gak g mempunyai ketegasan seperti di Malaysia. Barang siapa bikin rusuh langsung tembak mati para pelakunya itu. terutama a y n Oke. Terima gitu kasih. Terima kasih Pak Dibio. Pak Hendro malam.、Oh, kalau、Hai. saya lihat... マンガラさん、プラジャー、ボディー、パキラギア、バプレーヤー、オ<音楽><音楽> 私はこのコメ a トを見ていると、私はこのコメントを見ていると、私はこのコメントを見ていると、私はこのコメントを見ていると、私はこのコメントを見ていると、私はこのコメントを見ていると、私はこのコメントいと、私はこのコメントを見ていると、私はこのコメントを見 ...melanggar Pancasila dan Rondan 45... ...itu pemerintah, TNI, dan polisi harus berani menghadapi ini... ...sebab kalau enggak negara RI itu kasihan tercapai-capai... ...sedangkan mereka lupa pendiri bangsa Indonesia ini kan... ...mereka menyatukan satu ya... Dari beberapa kepercayaan, aliran, agama dan semua jadikan satu namanya negara bangsa Indonesia Jangan lupa itu, jangan、hmm. lupakan sejarah bangsa Indonesia、Baik. Saya t a k o n g pokoknya untuk mempersatukan hal ini Oke,、okay, terima kasih Pak John Dan berikutnya Pak Agus menelpon terakhir dalam bisnis n e n o p i n i a n malam ini Malam Pak Agus Selamat malam s i l a k a n Bapak Ya, menurut saya、uh, kelompok yang anarkis itu membawa-bawa kelompok agama mayoritas ya dalam hal ini、uh, mereka merasa menegakkan n hukum syariat Islam、uh, dalam kasus jemaat Ahmadiyah kemarin itu mereka merasa jemaat Ahmadiyah adalah jemaat yang sesat yang sudah menyesatkan umat Islam、uh, dan begini harus kita tinjau lagi bahwa kita ini negara bukan berdasarkan syariat Islam kita ini negara